mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab. Nah. Saya persilakan. Pak. Bagaimana dengan hukum zakat profesientar yang banyak di swear bagian manajemen itu atau di menyatakan adanya. Nah. Berkaitan dengan zakat profesi. Profesi itu bukan hal baru. Bukan hal baru di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada sahabat-sahabat yang memiliki profesi. Sahabat-sahabat sudah ada yang jadi gubernur ya. Kemudian ada yang jadi pegawai negeri pun di masa Umar bin Khattab sudah ada. Bahkan sudah ada buku catatannya pegawai negeri itu, yang tentara, yang bagian apa itu sudah dicatat oleh Umar bin Khattab. Sejak zaman dulu enggak ada sejak profesi tetap zakat itu sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadith-hadith Rasulullah SAW, yang wajib ya kita katakan, tapi kalau dia mengeluarkan tiap bulan, bagus orang mengeluarkan tiap dapat hasil dia, anak pokoknya, Ustaz kalau dapat duit, dapat gaji, anak keluarkan 2,5% Masya Allah, bagus itu termasuk sedekah buat dia tapi kita tidak mewajibkan karena kan ada syaratnya zakat itu, sampai nisotnya Gajinya 2 juta Nggak sampai ini soalnya Itulah rahmatnya Islam itu seperti itu Kemudian setelah berputar setahun Namun kalau anjuran Ya dianjurkan, karena kita dianjurkan bersedekah Maka orang-orang yang memiliki gaji Usahakan, saya juga menganjurkan Ulama juga menganjurkan Kalau punya rizki itu langsung keluarkan Lihat kisah Seorang yang Yang Subhanallah, dia mendengar suara dari awan, mendengar suara dari awan. Dia dengar suara dari awan, iski hadi katafulah dalam hadis riwayat Muslim. Suara itu mengatakan sirami kebunnya fulah. Dia itu namanya disebutin. Dia ikutin itu awan. Akhirnya awan itu turun menurunkan hujan di satu padang pasir, padang batu, lalu akhirnya berjalan, ada jalan air, diikuti sampai ke sebuah kebun di kebun itu sudah ada yang ngatur air ya? dia tanya assalamualaikum bata dia Masmu, siapa namamu katanya fulan. ente kenapa tanya nama anu namanya itu sama dengan yang disebutkan di awal. bayangkan kata dia apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sampai awan khusus buat engkau hujannya itu khusus buat dia kata orang ini amma fat samita karena aku sudah dengar maka aku terpaksa membuka rahasianya aku kata dia dari hasil kebunku ini 30% bukan 30% apad salah an thulus sepertiga sepertiga itu aku sedekahkan padahal zakat tanaman berapa 5 atau 10 5 atau 10% tapi dia keluarkan sepertiga Sepertiga aku keluarkan, sepertiga aku makan, sepertiga aku kembalikan untuk modal. Seperti itu. Jadi diperbolehkan kita. Jadi orang profesi tiap dia keluar mau mengeluarkan silahkan dianjurkan, tapi tidak menjadi satu kewajiban karena belum sampai nisabnya dan belum ada haulnya seperti itu kalau sampai nisopnya jadi umpamanya dia punya gaji terus ditabung sampai akhir tahun, oh terkumpul 50 juta dia zakatnya tapi kalau akhir tahun malah mince ya, gak lah ada zakatnya seperti itu Wallahualaikum saya itu berkaitan dengan zakat profesi ya, namun tetap ingat dianjurkan orang untuk banyak-banyak berzakat, tiap hari boleh, pasal orang yang buka warung, tiap hari malam hari dia hitung. Dapat umpamanya 100 ribu, 30 ribu, dia keluarkan. Itu dianjurkan yang seperti itu. Allah mampu. Pertanyaan kedua tadi di situ. Nah, yang bapak dulu. Kami sudah mendengar petunjuk dari Allah Taala. Bukti dasar agama itu harus, itu, harus Maksudnya Pasoknya, nampaknya, nampaknya baru kami dan sudah memiliki bagian pasokan yang lain. Itu adalah saya masih takut. Saya kalau membaca perjumpaan Abu A, Abu yang baik. Harus dikonsultasikan dulu dengan dengan para ulama. Nah, sedangkan persoalan ini tingkat lebih rendah, apakah hakulah kemudian kita ulama yang biasanya takut ulama-ulama itu untuk membaca. Jadi dalam hal ini ada rasa khawatir kalau kalau ada satu kesalahan tadi maksudnya apa? Pembaca satu Jumat. Dan barakallahu fiikum ya berkaitan masalah belajar. Kita kan disuruh belajar sama guru.